Siang b a k Hari ya, Saya setuju banget itu Jadi gak ada orang yang kembal Emang hakim n gak g bisa salah Apalagi sekarang Dengan uang bisa salah semua Sampai presiden pun n Gak k e b a l Kalau dia membuat suatu kesalahan kan presiden Tapi bisa diturunkan Apalagi hakim Ya, Terima kasih Makasih, Pak Hari, Pak Aam selamat siang Selamat siang Ya komentar Anda Bapak バイクのマカシンパー Sebaiknya lain kali i t u juga DPR buahkan、uh, satu pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan yang yang nggak diduga-duga ya. Contohnya seperti inilah, ini lumayan gitu. Cuman、uh, kalau saya mau komentarin soal yang apa tadi ya topik ini, ya. saya cuma mau bilang sama Mahkamah Agung mungkin yang udah yang jadi apa hakim-hakim agung yang udah tua ya, yang senior-senior inilah berkaca lah, zaman udah berubah. Cara nyari duit juga udah gak Seperti dulu lagi, kayak misalnya、eh, Orang ditakut-takutin Misalnya terus d i t e k e n t e k e n Sekarang zaman udah lain, udah pada pinter Nah, hal-hal yang kayak begini juga nih Untuk kasih kesempatan Pada masyarakat untuk bisa men, me, Apa namanya Memperadilankan memperadil, mem Mengadili hakim Kalau mengadil,、eh, melakukan p e n b a l a n e s a n yang salah Itu juga satu hal yang bagus Hakim kan orang biasa juga Jadi saya rasa biasa aja sih ya nggak ada yang istimewa dan ini harusnya dari dulu gitu bukannya baru-baru sekarang apalagi yang tadi komentar yang sebelum saya t u yang bilang gara-gara duit apa yang benar bisa salah salah bisa benar itu benar sekali jadi ya tes tujuh sekali lah terima kasih mbak m i k terima kasih Pak Rudi Pak Pohan selamat siang ya siang komentar anda bapak ya、uh, DPR bisa menjatuhkan hakim sekarang siapa yang bisa m e n j a t u h k a karena p e r t i n y a k u a t a n y a terlalu kuat、gitu. baik, terima kasih Pak Pohan Pak Agung selamat siang selamat siang halo, ya komentar Anda Pak ya singkat saja jadi kalau anggota DPR saya pikir mungkin pengetahuan tentang hukum juga t e r b a t a s tidak semua orang akhli hukum sudah ada Mahkamah Agung lalu ada pembagian antara eksikotif-legislatif-indikatif saya pikir Bukan hakim yang mesti disalahkan kalau ini, karena bagaimana data-data yang didapat ya, dari penyidikan, dari kepolisian, ataupun dari kejaksaan, itu sangat berpengaruh dengan keputusan hakim, gitu saja. Terima kasih Pak Agung.